Wahai Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Bismillah, alamini warahmatullah. Pelanjutan kajian kita terpulang Majid -Lah. syarah kita di taufiq karya Imam Al-Turrahman Ibnu Hasan, rahimahullah Taala bab ketujuh. Beliau sebutkan Majah Al Firruqoh Wat Tanaim tentang daniri atau riwayat yang menyebutkan tentang rokyah rokyah dan tanaim jamak dari tanima. Ruqoh Jama' dari Rukyah Dan dia ma'ruf Orang Arab Semenjak dahulu kala Menggunakannya Artinya itu yang mereka Baca itu yang mereka pakai Maka Dia ima doa Bentuknya Atau lafad-lafad Yang dibaca atau Diucapkan Kemudian Semburkan atau didiupkan kepada orang yang sakit atau yang menderita Ada bentuk pengaruhnya yang langsung ke jasad Ketika tubuhnya ada penyakit tertentu maka binillah akan sembuh pada jasad itu karena bacaan dan doa-doa itu yang dibacakan kemudian ditiupkan padanya atau kemudian pengaruhnya kepada jiwa atau kepada ruh Jasadnya mungkin terlihat sehat Normal Tapi kejiwaannya Atau rohnya yang bermasalah Masalah nah, Tidak normal Menyalahi keumuman Orang yang waras Gangguan Penyakit Dari jin atau yang lain Walhazil dengan Rukyya itu pula akan berpengaruh Bi'idnillah Menyembuhkan Apa yang Digerita olehnya Rukyya ini Ada Tiga macam secara umum Ada yang Masyru' Jais Oleh dan disyariatkan, bahkan ada yang mem dilarang, tidak boleh dibaca, digunakan untuk rukyah. Ada yang muhtalah fiha diperselisihkan boleh atau tidaknya. Alas sebab itu dari Kepiawean dan Kecerdasan muallif Rahimahullah Dalam bab beliau katakan Maja'afirruqawad Dama'im Tentang Nas-nas dalil Tentang ruqyah dan tama'im Umum begitu bentuknya Tapi lihat ketika bab yang sebelumnya Beliau memberi kepastian dan memberi hukum Minas syirki Lupsul halaka Wal khait Wanahwi hima Syirik Sudah dikasih hukum, sudah dijelaskan Syirik Menggunakan gelang, tali dan seterusnya Karena itu tidak ada perselisian Tidak ada yang boleh Adapun ini Rukia Tidak semuanya syirik Tidak semuanya, tidak boleh gak semuanya tercelak, ada yang boleh masyru sunnah ada yang khilaf makanya kemudian beliau tidak ngasih hukum beliau buka saja babnya terbuka begitu mafduh. tentang yang dalil yang bicara tentang rukiah apa hukumnya beliau belum menyentuh beliau gak katakan minasyirki arruko watanaim misalnya itu tiba-tiba yang lalu termasuk dari syirik, rukyah, rukyah dan tamaim. Nah, beliau tidak katakan itu di open begitu hukumnya minor ruko khusus yang ada tentang rukyah dan tentang tamaim. Rasul saw di dalam sunnah bahawa beliau merukyah dirinya sendiri Dan juga merukyah yang Selain beliau dari para sahabatnya Beliau pula Dirukyah Oleh Jibril Alayhi Salam Hadithi Muslim Beliau pula Dirukyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di Bukhari kalau itu mutlak haram mutlak syirik tidak mungkin tentunya dipakukan Rasulullah SAW diperlakukan kepada beliau oleh Jibril oleh istrinya pemul mukminin Aisyah Sitiqa radhiyallahu taala anha wa an abiha itu yang masyuruh Maka bab ini Penjelasan tentang Hukum-hukum rukyah masing-masingnya Seperti apa yang gak boleh syirik Seperti apa yang boleh masyuruh apa pula yang diperselisihkan oleh ulama? Tentunya yang diizinkan, yang disyariatkan selama itu tidak ada syirik padanya. Makanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum rukyah, kif. Kah Rosul meminta kepada mereka, Ridzu alayya rukkuhku. Coba tunjukkan padaku seperti apa rukia rukia yang kalian maksud. Nah, baca dirukuk malamnya konflik syirik. Karena enggak masalah rukia itu selama tidak ada kesyirikan padanya. Tunjukkan padaku seperti apa rukia yang kalian tanyakan. Bacakan ini. Nah Dari situ Para ulama Tauhid Menyimpulkan Rukya itu Boleh Yang masyru' Yang syar'i Sesuai syariat Dengan tiga syarat Yang pertama Rukya itu Dengan Ayat-ayat Quran Al-Qur'an, atau dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya yang agung dan mulia nan sempurna di rukyah dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an atau diperdengarkan padanya dibacakan nama atau sifat Allah bismillah Artik tik in kulli syai'in nah, dan semisalnya lahumar rabbanas mudhibal ba'as adhibil ba'as wasfi anta as yang kedua yaitu dengan bahasa Arab yang maklum dipahami jelas maknanya seperti itu tadi misalnya Bismillahirrtika dengan nama Allah, aku merukyahmu Engkulijai in yudhika dari segala sesuatu yang mengganggumu. Allahumma rabban ya Allah, Rabb manusia mudhibal ba's, ba Engkau yang menghilangkan segala kejelekan atau penyakit, adwi hil hilangkan kejelekan orang ini atau penyakitnya. Wasfi anta syafi, ta syafi illa syibaa'uka syibaa'an la yughadiru shaqama. Paruf maknanya jelas dan dipahami. Baik Yang ketiga untuk tidak diyakini, untuk tidak diyakini bahwa rukyah itu punya kekuatan sendiri padanya. Bahkan Rukya itu punya power, punya kekuatan untuk menyembuhkan, untuk melindungi orang yang menderita. Bahkan dia punya pengaruh, berdiri sendiri, mampu, punya kekuatan dan itu yang dikesankan oleh banyak orang yang jauh dari tauhid memperjuangkan agama Allah dikesankan sekali kalau rukyah itu punya pengaruh dan kekuatan sendiri mampu begini begitu sehingga syaitannya jinnya mudah dikendalikan Bisa begini begitu seakan itu lepas sama sekali dari kekuasaan dan izin Allah tanpa takdir dan kehendaknya kita tidak boleh untuk diyakini rokia itu punya pengaruh dan kekuatan sendiri. Sebagian para ulama juga memasukkan pada poin yang pertama ketika itu ada di dalam sunnah, lafadz-lafadz Quran, asma' wa sifat maupun yang ada di dalam sunnah. Dengan demikian. Rukyah, boleh Jika terpenuhi Tiga syarat ini Dengan Quran A'u minas sunnah A'u Min asma'illah Wasifatihil ula Yang kedua Syaratnya Rukya itu Dengan bahasa Arab yang mafhum dan dimengerti jelas maknanya tiap lafadznya tiap katanya yang ketiga tidak diyakini dia punya kekuatan dan kemampuan sendiri untuk menyembuhkan tapi dikembalikan semua itu kepada Allah Allah yang kuasai Allah yang tentukan bermanfaat atau tidak sembuh atau tidak itu Allah yang kuasa maka dipasrahkan segalanya kepada Allah Dari situ Jika syarat pertama dan kedua Tidak didapati Bukan dari Quran Bukan dari sunnah Bukan dengan nama dan sifat Allah atau bukan dengan bahasa Arab yang jelas Maknanya kalau dua ini tidak terpenuhi Maka boleh atau tidaknya rukyah itu khilaf di kalangan Ahlul Ilm Mereka khilafkan Mereka berselisih tentang boleh atau tidaknya Adapun syarat ketiga ini sepakat tentunya mau bahasa Arab bukan bahasa Arab dari Quran atau dari selain Quran disepakati oleh mereka tidak boleh diyakini itu punya kemampuan sendiri, itu punya kekuatan sendiri, namun harus ditanamkan bahwa ini hanya asbab yang syar'i yang mubah dan ketetapan segalanya Allah yang tentukan dan ditawakalkan kepadanya bergantung seorang hamba sebagian dari mereka dari ahlul ilm mengatakan jika Selama itu Mafhum Jelas Kata-katanya Maknanya pun wadah Tidak samar dan Tidak mengandung makna yang Batil Kalaupun itu bukan dari Quran Sunnah Bukan dari bahasa Arab Jais kata mereka Kamu rugiah Dengan bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia Kamu doa mengucapkan dengan bahasa itu Ya Allah, engkau adalah Rob manusia, misalnya Aku memohon kepadamu agar engkau menyembuhkan dan semacam itu Bahasa jelas maknanya selama tidak mengandung arti dan kandungan makna yang batin boleh sebagian mengatakan enggak boleh, harus dari Quran sunnah, asma'u sifat atau itu bahasa Arab yang Wadah Al-Muhim <tuh> Tentang Rukyah Bahwa Boleh Kalau Itu terpenuhi padanya Tiga syarat nah, Kalau tiga ini terpenuhi jelas mereka sepakat boleh yang khilaf kalau 1, 2 itu tidak didapati. Nah, kalau 3 ini disepakati jelas bolehnya. Masyuhu untuk Rukyah. Adapun pun Rukyah yang syirik Yang memenuhi haram. Ketika itu mengandung istia'adah permintaan bantuan permohonan pelindungan diri kepada selain Allah atau kalau kemudian disebut-sebut di situ nama-nama syaitan atau si Orang Rukia ya, Menganggap Meyakini Rukia ini Punya kemampuan sendiri Punya kekuatan Untuk menyembuhkan dia Untuk melindungi dia Yang semacam ini Yang Rasulullah sebutkan Inna rupa Waddanaina Wakti walata syirkun Rukyah, tamaim, tiwalah itu semua syirik yang dimaksud. Karena Rasul katakan dengan alif lam aruqoh, rukyah yang makruh di masyarakat waktu itu, yang dengan perlindungan diri kepada para syaitan meminta pertolongan mereka, atau dengan kata-kata yang tidak dimengerti bapak-bapak yang majhul maknanya bisa jadi besar kemungkinan itu permohonan pertolongan kepada para syaitan peribadatan pelindungan diri pelindung kepada para jin dan syaitan kafir karena datangnya juga kadang atau seringnya diketahui dari kufar dan musyrikin dan perlu diingatkan kepada muslimin, muslimat, anak-anak muslimin untuk tidak membiasakan mengucapkan kata-kata yang enggak jelas maknanya, enggak diketahui apa itu hakikat arti yang dikehendaki darinya. Kadang sudah menjadi tradisi ke kebiasaan Teranggap lumrah dan tak masalah dibiarkan oleh orang tuanya pada Allah apa maknanya? Iya tu Misalnya si anak kemudian memperagakan seakan itu sulap simsalabim. Apa arti simsalabim? Bukan bahasa Indonesia. Tak jelas kamu cari kamus pun tak ada. Allah alam apa maknanya? bisa jadi itu maknanya meminta perlindungan meminta bantuan kepada syaitan entah dengan bahasa apa serupa dengan itu hong milaheng beratanya juga dari musyrikin kufar wala'ala apa maknanya makanya sepakat sekolah islam disebutkan ulama kata atau lafat yang kamu sendiri tidak tahu artinya tidak boleh kamu ucapkan angin-angin kamu sendiri gak paham apa yang dimaukan dengan itu. Lain kalau kamu paham bahasa apapun itu, kamu ngerti arti makna kelabat itu tidak mengandung makna yang rusak, tidak mengandung arti yang menyalahi tauhid. kamu ucapkan itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, Cina, atau apapun, lah best. kamu tahu arti kelabat itu, kamu ucapkan, kamu pakai, Adapun semacam tadi yang kamu sendiri enggak paham apa artinya kalau kamu ditanya. Nah, kalau itu perlindungan, meminta berlindung kepada syaitan, meminta bantuan, "Tirikul a'udzubillah." Tanpa kamu sadari. Nah. Yang jelas Secara umum bentuk-bentuk Rukyah Ada yang boleh dan kita tahu tadi syarat-syaratnya Sebagiannya dihilafkan Kita tahu pula Yang tidak boleh dan kapan Itu tidak boleh, kapan itu dikatakan Syirik Ada yang Dipresisikan pula Di kalangan Ahlul Ilm Ini rukyah, ruko Wattamain tamain dan Tamaim, At Tamaim jamak dari Tamimah, bentuk jamak dari Tamimah, Tamaim atau Tamimah ini banyak bentuk dan aneka ragamnya, Yang menyatukan Yang jadi kesamaan dari segala bentuk Tama'im ini banyak Yang dari batu, yang dari kayu, yang dari akar ini, yang dari benda itu Alhasil banyak digantungkan, ditaruh di gesper Ditaruh di rumah, kendaraan, tubuh, dan yang lain-lainnya Yang menyatukan semua itu bahwa Tama'im diinginkan dengannya untuk orang mendapat kesempurnaan dalam perkara kebaikan yang dia maukan sehingga dia dapat nilai sempurna dalam hal itu dari kata tamam, tamam nah, orang Arab pun menggunakan kata itu. Kalau sesuatu itu sempurna, nggak ada kekurangannya ini itu misalnya. Gimana ini hut oh, tamam sempurna, nah. atau yang dimaukan. Untuk Menepis Dan menolak Kejelekan Dari dirinya Yang ketiga Tamaim itu semua Yang menyatukan mereka Itu dianggap Sebagai sebab Untuk orang dapat kebaikan Atau selamat dari kejahatan Sementara Allah Tidak menjadikannya sebagai sebab Tidak dalam syariat Tidak pula dalam Kaun Qadar Takdir Qauniyah yang Allah tentukan Bukan sebagai sebab syari Bukan sebab Qadari Tiga ini yang meringkas segala bentuk tamimah Kalau segala sesuatu mau digantung, mau disimpan, mau diletakkan, diikat di mana sudah tempatnya macam-macam, atau kemudian itu dia pakai atau dia letakkan di mana rumah atau kendaraannya atau kantornya. Atau sawah ladangnya Atau binatangnya Walhazil Tujuannya Untuk dia dapat kebaikan Supaya dia kuat, supaya dia ini nah, Sempurna Atau terhindar dari Kejelekan, marah bahaya Dan Semua itu diyakini Sebagai sebab padahal Allah Tidak menjadikan itu Sebagai Sebab Karena A'im, dia terkadang terambil atau terbuat dari kulit, atau kertas, atau yang lainnya mungkin itu kain, mungkin itu apalagi bentuknya kayu kah disitu tertulis padanya doa-doa tertentu wirid-wirid tertentu yang kemudian dipakai di tubuhnya kadang terambil atau terbuat pula dari tali watar bekas Usur panah kalau di kandang Arab dulu terambil dari ini itu bekas tali ini Oh, God. Oh, God. Oh, God. wa zakar. Hmm? Jadi ini. Ya itu tadi tentang tanah Il, maka dia Bentuk banyak macam dan rupanya tidak terkhusus hanya satu bentuk tertentu Tidak hanya satu macam saja termasuk yang banyak digunakan orang bahkan di zaman ini Nah, kulit digantungkan di leher mereka atau di bahunya atau itu di perut disahuknya nah. atau kemudian di kendaraan atau rumahnya dia gantungkan kepala beruang atau kepala kelinci, atau rusa atau tapal kuda. Di sebagian tempat, kamu dapati itu tapal kuda dipancapkan di pintunya atau di mana, di rumahnya, digantung, sepatunya kuda, besi, letter U begitu. Nah. Dan yang serupa itu, Nah, kadang kalung berupa mata misalkan itu mata manusia yang ada korneanya ada ininya bisa dari sekian sisi terlihat seperti bergerak seperti hidup nah, yang mereka maukan untuk melawan atau mengkanter Ain Mata jahat mungkin yang menginginkan padanya al-muhim semua itu variasi dan manusia demikian zaman semakin bertambah jauh semakin mereka beranekaragam keluar bentuk-bentuk lain macam-macam yang baru intinya sama dia ingin dapat kebaikan sempurna atau selamat dari kejelekan secara Utoh dan sempurna pula Semua itu tamain Sebagian orang Ada Yang menggantungkan itu Dengan alasan Seni atau Perhiasan saja Nah ini mungkin karena Sebagian orang Punya keanehan dan Keunikan yang nyelemeh senang dengan dalih seni tadi, karena bagus begini tanduk rusa maka dia gantungkan kepala rusa di rumahnya karena tanduknya begini begitu nah, indah atau taring apa gading gajah atau yang lain lainnya itu banyak bentuknya macamnya dengan alasan, saya gak ada keyakinan seperti mereka. Saya gak meyakini ini menolak balak. Saya gak meyakini ini membawa berkat dan kebaikan untuk rumah, Sekedar hiasan. Seni. Saya senang karena uniknya, karena indahnya, karena ininya. Maka kalau seperti itu, tidak ada keyakinan sebagai tamaim, Hukumnya ulama sebutkan haram karena tasyabuh. Dia sekarang menyerupai perbuatan musyrik, menyerupai perbuatan orang yang melakukan kemusyrikan dengan tanaim. Dan Rasulullah sebutkan mantasabah bi kaumin fahuah mainhom yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah. Maka dia di antara dua hukum Ya itu dengan keyakinan tamaim, Maka itu syirik Atau tidak ada keyakinan itu Maka itu paling tidaknya kabar irudunuh Karena Tasabu dan menyerupai perbuatan Musyirikin Makanya sangat dikhawatirkan Sangat ditakuti Orang yang menggantungkan tasbih di mobilnya, di kendaraannya. Nanti alasannya cuma hiasan ini, cuma seni ini karena bagus, karena ini. Tapi di satu sisi menyerupai perbuatan mereka yang menggantung-gantungkan barang untuk terlindung dari ini itu. Maka kamu di antara dua kejelekan, wa ahlahumamur. Seperti yang ulama sebutkan, dan yang termanis dari keduanya juga pahit, nah, menunjukkan keduanya enggak ada kebaikannya. Ima itu kabair, inqabairus dunu, karena menyerupai amalan musyrikin. Waillah itu pada tingkatan syirik, karena Meyakini sesuatu sebagai sebab, sementara Allah tidak jadikan itu sebagai sebab tidak dalam syariatnya, tidak pula dalam khabar dan kodarnya. Demikian ekotimah dari bab ini tentang ruka wa tamaim kemudian beliau bawakan beberapa adillah dari sunnah hadith terkait rukiah dan tamima ini insyaAllah untuk pekan depan wa sallahu sallallahu alaikum wa rahmatullahi wa mekanik ada yang ngomong gini ternyata di motor tadi om pernah ars ada yang dia pakai kan kan